Toma, Toma. Hey. Yeah, Cowboy Junior. Hey. Selamat untuk Cowboy Junior、uh. Oke、okay. uh, Terima kasih yang pertama Kepada Tuhan yang m a e s a Kepada orang tua イン、ね、<you>, バークプラスインバークプレジェンド